Bisnismen Opinion Mitra Bisnis bersama saya Dinda Natasya, kami buka lagi kesempatan untuk Anda mengikuti Bisnismen Opinion Pass FM. Mitra Bisnis Kejaksaan Agung mengeluhkan banyaknya terpidana mati yang sengaja mengulur-ulur pelaksanaan hukuman dengan mengajukan gerasi atau mengajukan PK berkali-kali. Dan ada kontradiksi hukum di Indonesia, di mana satu sisi Undang-Undang membatasi PK hanya satu kali, tapi di sisi lain MK melarang penolakan PK terhadap seorang terpidana. Saat ini ada 112 terpidana mati yang belum dieksekusi. Bagaimana komentar Anda tentang ini? Kami tunggu telpon Anda di 633-9160. 633-9160. s e k a l i lagi Mitra Bisnis. Kejaksaan Agung mengeluhkan banyaknya terpidana mati yang sengaja mengulur-ulur pelaksanaan hukuman dengan mengajukan grasi atau PK berkali-kali. Ada kontradiksi hukum di Indonesia: di satu sisi, undang-undang membatasi PK hanya satu kali, tapi di sisi lain, MA melarang penolakan PK seorang terpidana. Saat ini, ada seratus dua belas terpidana mati yang belum dieksekusi. Oke untuk komentar Anda kita terima di 633 91 60 dan kita terima yang pertama untuk Pak Joni selamat siang、ah, Selamat siang Ya silahkan Bapak Kalau menurut pengamatan saya、ya. Ini pemerintah kita ini sangat takut ya Bukan dari pemerintahan yang sekarang saja sebenarnya yang paling berperan itu kan Pejabat-pejabat、eh, level dari atas ke bawah ya Yang Paling bisa mengambil keputusan ya、uh -huh. Cuman sayangnya ini kan dipolitisir Yang paling berpengaruh atas politisir ini adalah agama Karena selalu agama dipakai Padahal agama yang、eh, mengajarkan itu Justru karena agama yang dipakai sehingga agama itu menjadi j e l e k Harusnya、eh, pemerintah jangan takut Kalau memang itu salah Apapun konsekuensinya harus dilakukan itu eksekusi、okay. Kita tidak mengharapkan hukuman mati Tapi itu untuk menjadi efek jerak Karena banyak korban、uh, dan tindakan-tindakan yang mengakibatkan lebih fatal lagi、gitu. Baik Pak j o n i terima、Baik. kasih untuk komentarnya Ya kita dengar komentar lain, kita terima telponnya e Pak Honi Selamat siang Selamat siang Ya silahkan Bapak Iya semakin hari saya amati semakin banyak nih pejabat yang bodoh-bodoh ya <laughs> Ya iya, komplainnya kejaksaan menurut saya itu menunjukkan kebodohan mereka Itu undang-undang lebih tinggi daripada MA Jadi ikutin aja undang-undang, cuekin si MA itu Iya, terima kasih. terima kasih. Pak Honi untuk komentarnya. Silakan kalau Anda punya komentar lain menyoroti、uh, topik kita siang ini ya, silakan di 6339160, 6339160. Kita kembali ke l i n telepon. Ada Pak Rudi di sana. Selamat siang. Ya, selamat siang. Iya, Pak. Silakan. Iya, kalau kita lihat ini ya, ada diskriminasi ya, jelas ya. Dulu waktu di BOCES itu belum tentu salah pun, udah langsung harus dihukumasi, harus segera pelaksanaannya. Tapi kalau Giliran yang udah membunuh ratusan orang itu bom Bali nggak dibunuh-bunuh sampai sekarang nggak dieksekusi itu kan、nah, kelihatan sekali itu apa ya diskriminasinya gitu loh. Malu tuh kan Islam radikal. t e m a kasih ya. Terima kasih untuk Pak Rudi. Ya saat ini ada 112 terpidana mati yang belum dieksekusi ya. Apa komentar anda? Kita dengar sekarang komentarnya Pak Gilbert selamat siang. Ya selamat siang. Ya silakan bapak. Ya ya saya juga mau. Namanya komentari yang barusan itu, ya, di WOCS itu dihukum mati, sedangkan yang lawannya itu dihukumnya hanya dua puluh tahun. Ya, itu. itu semuanya saya rasa ini semuanya diatur sama politik. Ya,、mm -hmm. jadi hukumnya di Indonesia itu tidak ada hukum, sebenarnya yang ada ya, m a Yang ada hanya kekuasaan dan politik yang m e n g a t u r politikus yang m e n g a t u r Terima kasih Baik, Pak Gilber, terima kasih Ya kita sudah dengar empat komentar menyoroti topik kita siang ini Di Businessman Opinion Pals FM Terima kasih sudah bersama saya Dinda Natasya Selamat siang dan selamat berbisnis